Malam hari ini bareng bersama Nyupala Pak. Artis yang satu ini enggak bisa bahasa Jawa karena asli Jakarta punya. Biar Anda tidak penasaran semuanya, ada MC intertime, juga ada Mike Prosetting. Kasih dulu tepuk tangannya untuk Putri Sekita Nyupala Pak. Let's go. Oh, yeah. sebentar Putri kita sudah bisa bahasa Jawa sayang sudah. sudah makanya tadi bawain lagu Jawa Jakartanya mana